Like and, like and subscribe channel like and subscribe channel like and subscribe channel para masyaih dan para habaib yang hadir pada majlis ini kita doakan mudah-mudahan kehadiran beliau beliau para guru kita para habaib dan seluruh orang tua kita menjadi sebab majlis ini diberkahi oleh Allah SWT Dan khusus Al-Muqarum Haji Muhammad Anwar Mu'assissul Mahat Bapak T.H. Muhammad Suhaidi Para pengurus Besar Nahdlatul Waton yang hadir pada kesempatan ini Para tokoh dan sesuatu masyarakat termasuk ini bapak-bapak yang di kiri kanan saya Bapak Pak siapa? Damin Sada Bapak Damin Sada ya Pak Damin Sada kemudian Bapak Rahim Sada Persaudara ya. kemudian bapak. Sanda Merintah bapak. ya ini bagian dari persaudaraan kita yang semuanya kita hormati dan Bapak Ibu Hadirin dan hadirat sekalian, seluruh keluarga besar Nahdlatul Wathan, pencinta almarhum KH Lahaolana Syekh dan pencinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan saya muliakan. Puji syukur hanya milik Allah. Pagi hari ini saya Muhammad Zainal Musti diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita semua untuk datang bersilatur dan melaksanakan peringatan dari haul syedis syekh Allah furlah abul madaris wal masjid abul rawuhun waraihan abul yakama wal masjid abul nahdafai orang tua kita semua dan guru kita Yaitu miliknya Maulana Syeikh Tuhan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Rahimahullah, Rahmatal A'la. Kita doakan semoga beliau guru kita Anakku Maulana Syeikh dengan semua-muah perjalanannya, dengan seutuh-utuhnya perlahannya, semoga beliau ditempatkan di tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan untuk kita semua, Bapak Ibu, doa kita adalah semoga Allah menjadikan kita khair salafi dan khair salam. yaitu sebaik-baik penerus bagi sebaik-baik pendahulu. Sebaik-baik pengikut bagi sebaik-baik pelopor. Al-Makbur Mahmur Nasheikh, Tuan Guru Fihaji Muhammad bin Abdul Majid mendirikanlah Datul Watam dan mengajak semua mua Warga masyarakat yang ada di NTB bahkan termasuk di Jakarta untuk mari bersama membangun agama dan bangsa melalui Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu bahasa Arab artinya kebangkitan tanah air. maka dari awal almarhum Maulana Syekh dengan tawajjuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala Beliau menyatakan dua hal secara bersamaan yaitu perjuangan agama dan juga perjuangan bangsa. Kalau kita berjuang untuk agama itu artinya kita berjuang untuk bangsa. Kalau kita berjuang untuk bangsa itu juga artinya berjuang menghidupkan agama. Itulah semangat dan jiwa Nahdlatul Ulama. Padahal di dalam ilmu dasar ada yang pernah dijelaskan ilmu dasar di sini? Ilmu dasar itu bunyinya nahdlatul wathon fil khair, nahdlatul wathon fath nabi Kemudian dilanjutkan dengan bacaan-bacaan yang lain. Nahdlatul wathon fil khair, artinya nahdlatul wathon itu jiwanya adalah kebaikan. Nahdlatul wathon fath nabi nahdlatul wathon semangatnya adalah berlomba-lomba berbuat kebaikan. Maka semua Umat Islam dan bahkan semua warga negara ini adalah saudara di dalam pandangan Nahdlatul Wattah. Itu sebabnya Al-Maqturullah Maulana Syed. Ketika beliau pulang ke Pancor, setelah usai menuntut ilmu di Mekah, dengan titah dan perintah dari gurunya, sebagai tanda murid yang berbakti, apapun kata guru, beliau ikuti, yang baik. Dulu bapak-bapak dan ibu saudara sekalian pada saat Maulana Syekh belajar di tanah suci menjadi murid di salatiah. Ijazah beliau adalah ijazah satu-satunya yang ditulis tangan oleh guru beliau. Kalau yang lain distempel biasa. Kalau ijazah al-mafhurah semuanya ditulis tangan. Semua pelajaran mendapatkan bintang Muntas Murid yang paling cerdas Murid yang paling pandai Ditanya dengan nasa Beliau jawab dengan nazom Ditanyanya pendek Bapak Ibu Dengan satu pertanyaan Dalam bentuk satu kalimat Al-Makkurullah jawab pertanyaan dalam ujian Dengan membuat syair Jadi pertanyaannya pendek Jawabannya panjang. Jawaban yang panjang bukan dengan jawaban biasa, tapi dengan syair. Bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sasak, Seperti bahasa Arab. Kagum semua guru beliau. Kata Syekh Salim Rahmatullah Munir Salatiyah Direktur pimpinan di Madrasah Salatiyah mengatakan, Ma Ayatun Ali Soliat Misi solatiah itu lah buat kasih, wahid walakin mislul zayyuti. Tak perlu solatiah ini punya murid yang banyak beratus beribu, cukup satu tapi seperti zayyuti. Itulah kecerdasan beliau. Kalau beliau tinggal di tanah suci, bapa-bapa, ibu, saudara sekalian, mungkin sudah beratus-ratus kitab yang beliau cetak yang beliau ukir dengan pena beliau yang beliau tulis apakah itu fikih atau tafsir atau hadis atau faraid atau tajwid atau apa saja beliau semua mendapat 10 dengan bintang di madrasah salat Madrasah Salatiah itu adalah madrasah yang aliran ilmunya sama dengan pendiri Nahdlatul Ulama, Abdurrahman Hashim Ashari, yang rantai ilmunya juga sama dengan rantai ilmu Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Rantai ilmunya sama. Itulah rantai ilmu yang mendidik umat Indonesia. Beliau bintang kelas. Beliau Murid yang paling cerdas, kalau tinggal di Mekah, mungkin ratusan kitab yang beliau hasilkan. Mungkin beliau akan terkenal sebagai ulama yang paling banyak karya tulisnya. Tetapi, beliau memilih untuk taat pada gurunya dan pulang ke tanah air. Membangun. Bapak, Ibu, Saudara sekalian Ini mengajarkan satu hal kepada kita Bahwa dalam hidup ini harus ada prioritas kita Tidak semua hal bisa kita kerjakan dan selesaikan Tidak semua hal bisa kita tuntaskan dalam umur yang pendek dan kemampuan yang terbatas. Maka mari susun prioritas kita kalau dalam Islam, bapak-bapak dan ibu jamaah sekalian Di dalam tuntunan Allah Ada firmannya Ya ayuhallahina amanu Kumu ampusakum wa ahli kimna Itu prioritas Saat ini, bapak-bapak, apa yang diprioritaskan oleh Al-Quran, itulah prioritas kita. Wahai orang-orang yang beriman, lindungi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu prioritas. Maka anak-anak kita, nih, yang saya saksikan di sebelah kiri dan kanan laki dan perempuan tanpa kecuali, itu prioritas yang harus kita didik dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dilakukan oleh Al-Maktum Al-Kawwaliyah. Maka ketika pulang ke Banjarn, jauh Banjarn itu di sudut penjuru yang jauh sekali dari keramaian. Tidak seperti Jakarta, tidak seperti kota-kota besar. Dari tempat yang jauh dari keramaian itu. Beliau membangun umat dengan skala prioritas Maka semua anak-anak yang ada Pada waktu itu, didorong untuk masuk sekolah belajar di Matrasa Ada ungkapan beliau kepada Murid-murid awalnya Bahasa Sasak ungkapannya itu Apa datang beliau sebagai pesan Agar kita ingat betul kepada prioritas kita Sebagai umat Sebagai bangsa Beliau mengatakan Nek mekanggu Nolak Sai-sai si mene Nama anak neli matrasa Itu bahasa sasa Yang artinya Kamu Di bahasa beliau kepada murid-muridnya Tidak boleh Sekali-kali Menolak siapapun yang ingin memasukkan anaknya ke madrasah. Ini prioritas. diperankan. ilmu. di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma ta Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang punya dua hal yaitu iman dan ilmu. Pada waktu awal-awal beliau Al-Makhfudullah Maulana Syekh ingin untuk membangun sekolah di Pancar. Diadillah beliau. Dihadapkan beliau oleh beberapa tokoh yang mungkin karena belum paham tentang prioritas pendidikan ini maka dia salah paham. Pada waktu itu almarhum Abdullah Maulana Syekh bertugas sebagai imam dan khatib di masjid desa pada waktu itu. Ketika beliau akan mendirikan madrasah karena yang namanya madrasah belum dikenal pada waktu itu yang namanya sekolahan belum ada pada waktu itu. Maka dipanggil dan diulut di matung. Disuruh memilih. Pilihannya sederhana, tapi sulit untuk beliau. Apa pilihannya? Mau tetap jadi imam dan khatib di masjid, atau mendirikan sekolah. Kalau mau tetap jadi imam dan khatib, jangan buat sekolah. Ini sekolah barang baru, gak dikenal sama orang tua kita di ini sekolah barang asing, nggak benar ini, jangan dibuat. Sudah kayak dulu saja, nggak usah pakai sekolah-sekolah. Tidak perlu ada penjenjangan pendidikan. Yang mau belajar belajar saja, nggak usah ditingkat-tingkatkan, dijenjang-jenangkan, nggak usah dibuat-buat. Ada misalnya tidak di tidak tidak tidak di tanawi dan jangan, nggak perlu. Sudah yang mau ngaji-ngaji saja. Jadi imam, khatib, atau mendirikan sekolah. Apa jawaban al-makfurlah maulana saya? Kira-kira bapak ibu tahu jawabannya? Apakah tetap jadi imam atau khatib dan mendirikan madrasah? Apa pilihan al-makfurlah maulana saya? Bukan pilihan yang mudah. Kalau tetap jadi imam dan khatib selesai urusan orang-orang semua pada senang. Enggak ada yang pro kontra. Enggak ada yang protes. Beliau juga akan nyaman karena posisi sebagai khatib dan imam itu dicium tangannya. Posisi sebagai khatib dan imam itu diagungkan dan dimuliakan. Tapi beliau tidak memilih jalan yang rata. Beliau tidak memilih kenyamanan dan kesenangan pribadi. Beliau tidak memilih Kesukaan-kesukaan yang mudah, tapi beliau memilih jalan yang terjal. Tidak untuk kepentingan dan kesenangan pribadi, tetapi untuk membangun umat di masa depan Itulah sebabnya istiqomah beliau memilih untuk tetap mendirikan madrasah Ada prioritas, pilih apa yang penting dalam hidup kita pendidikan itulah yang diprioritaskan di dalam al-Muqaddimah. Membangun generasi yang kuat dan kokoh dengan iman dan ilmu itulah prioritas Dan mulai saat itulah Bapak-bapak, Ibu, Saudara sekalian, sepanjang perjalanan perjuangan dakwah almarhum Maulana Syekh beliau istiqamah pada prioritas ini. Ada orang tidak sedikit dan tidak jarang. Di awal dia punya prioritas, tapi dalam perjalanan hidup dia bergeser kepada yang lain. Awalnya prioritasnya pendidikan, tapi kemudian bergeser kepada hal-hal yang lain. Al-Makfullah Maulana Syekh mengajarkan kepada kita untuk tetap istiomah. Seperti kata ulama, istiqamatun wa'idatun khairun min al-fitaromah. Yang namanya istiqomah itu walaupun satu, nilainya lebih daripada seribu macam kekeramatan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kalau kekeramatan itu biasanya urusan personal. Kekeramatan itu menyangkut seorang pribadi. Tapi tadi itu dalam perjuangan itu menyangkut kepentingan semua umat. Itu yang diajarkan oleh almarhum ulama. Nah, kita sebagai muridnya pada kesempatan ini semua yang hadir termasuk Kyai Haji Muhammad Saidhi yang terus-menerus membangun majelis-majelis fikih yang terus-menerus membangun merawat dan menyebarkan tarekat Hizib Nahdlatul Ulama. Beserta seluruh keluarga besar nahdlatul Watan yang ada Murid-murid Al-Mahkurlah yang masih hidup Cucu-cucu murid Al-Mahkurlah yang sekarang masih ada Atau para simpatisan ibu-ibu Yang mungkin belum sempat berjumpa dengan Al-Mahkurlah Tapi jumpa dengan muridnya Dan kita semua generasi-generasi setelah kita Kita ajarkan, kita tanamkan, kita didik untuk tetap istiqomah jangan bergeser. Yakin Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang kita tanam dalam pendidikan hari ini itulah yang menentukan 10, 20 tahun yang akan datang. Gak usah tergoda oleh banyak hal yang lain. Jangan tergoda dengan sesuatu yang seakan-akan bahwa sistem pendidikan yang sekarang ada. Kita menggabungkan sistem pendidikan antara pendidikan yang umum dengan pendidikan keagamaan. Ada pendidikan-pendidikan untuk mengolah kedekatan jiwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bergeser dari itu. Apapun kata orang. Tawaran apapun untuk sistem-sistem pendidikan yang katanya lebih hebat, lebih canggih. Saya ingin sampaikan di sini bahwa apa yang diwariskan oleh almarhumullah Maulana Syekh yaitu tidak hanya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum tapi lebih dari itu mengisi roh-roh dan jiwa-jiwa kita dengan cinta kepada Allah, cinta kepada rasul menyatu dalam satu sistem pendidikan, itulah yang terbaik insyaallah. Maka murid-murid yang ada di pondok uh, pesantren penggilingan ini hizibnya nggak boleh kendor ya mana murid-murid penggilingan angkat tangan uh, tetap banyak hizib tetap banyak hizib hizib itu makanan batik yang perlu kita kasih makan bukan hanya badan bukan hanya otak tapi juga batik Doa, fizik, tarekat fizik Itu pengalir dari Al-Quran dan Hadis Itu semua makanan batu kita Yang namanya manusia itu kesatuan Ya badannya, ya otaknya tujuan Badan saja tanpa otak Yang dipakai untuk ilmu yang baik, diisi dengan ilmu yang baik untuk berpikir menyelesaikan masalah tanpa batin yang diisi dengan nilai-nilai cinta Allah dan Rasulnya dan cinta pada kebaikan, tidak ada arti Alhamdulillah seperti itulah kita dididik oleh Allah, Allah, Allah, Nasir maka mudah-mudahan akan banyak generasi-generasi dari Nahdlatul Wathon yang akan terus memakmurkan agama yang akan terus memahmurkan bangsa yang akan terus memajukan masyarakat yang akan terus membuka membuka pintu-pintu kebaikan sarana-sarana pendidikan sarana-sarana sosial sarana-sarana dakwah agar umat punya tempat untuk belajar yang baik punya tempat untuk meneladani hal-hal yang baik dan punya tempat untuk mengisi jiwanya dengan hal-hal yang baik dan mulia Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas silaturahim ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terus berlanjut semangat perjuangan ini karena inilah cara kita mencintai Indonesia. Jadi kita cinta pada Indonesia bukan dengan teriak-teriak. Mengatakan bahawa saya paling cinta, saya paling cinta, saya, saya, saya tidak. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan, cukuplah Iman dan nilai-nilai baik itu ada dalam hati, lalu kita buktikan dengan amal nyata dari perbuatan kita. Cara kita mencintai Indonesia bukan dengan berteriak, bukan dengan berserogan, tapi cara kita mencintai Indonesia adalah ikut Berperan untuk menjadikan anak-anak Indonesia, anak-anak kita, generasi-generasi muda, para santri dan santriwati menjadi orang yang tokoh imannya, menjadi orang yang encer otaknya dan bagus batinnya. Amin ya, amin ya, Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan dan terima kasih yang tidak putus-putus kepada -putus, semua yang selama ini telah ikut berjuang bersama-sama, yang menanam amal jariah sesedikit apapun apalah banyak, Karena tidak ada yang sedikit di mata Allah selama ada keikhlasan mendasarinya. Semua yang telah beramal sholat, semua yang telah beramal jariah, ibu-ibu majelis talim, ta ibu-ibu, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu juga yang selalu aktif untuk menghormati, Memajukan untuk terus merawat Mengisi dengan isi Nahdlatul Wattah Dengan majlis-majlis bikin -majlis Dengan semua yang ada Yang keringatnya tercurah Ketika membangun madrasah ini Yang keringatnya tercurah Ketika membangun masjid mushorah Dan sarana-sarana umat Untuk semuanya Bapak-bapak Termasuk yang ikut menjaga Mengawal Termasuk juga yang di belakang saya Kiri kanan saya Dan semuanya Yang tidak berdiri di sini Tapi kokoh pegah dan teguh di dalam membela perjuangan untuk semuanya saya menyampaikan ucapan jazakumullah khairan kathiroh terima kasih banyak semoga kita bisa teruskan perjuangan siapa untuk teruskan perjuangan ya! Alhamdulillah demikian yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekhilafannya saya juga mohon diri tidak bisa ikut sampai selesai karena ada dua kegiatan yang harus saya ikuti sebelum saya kembali ke Lombok nanti sekitar pukul 6. Doakan mudah-mudahan penerbangannya lancar. Terakhir saya undang Bapak Ibu mudah-mudahan berkenan ke Lombok ya Bapak Ibu. Ada yang sudah Lombok? Yang belum? Yang belum? Silakan disiapin ongkos tiketnya nanti tempat tinggalnya di sana. Uh, saya siapin makamnya di sana. Saya siapin ongkos pesawatnya siapin masing-masing ya. <tuh> nah begitu jadi kita terus bersurat rahim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam kehatiatan dan mudahkan semua urusan kita dalam kebaikan. Aku luhur Taufiqullah Subhanahu Wa Taala. Wabarakatuh. Wallahu a'lam bi'ul ilahsiil anwar. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mencatakan like and subscribe channel like and subscribe channel like and subscribe channel